Allah limpahkan kepada kita semuanya sehingga kita masih terus bisa menjalankan ibadah kepada Allah yang itu merupakan perintah terbesar yang merupakan hikmah Allah menciptakan kita di dunia ini. Dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan wa dhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun bashkuruni wala takfurun kata Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah oleh kalian aku artinya kita semuanya banyak-banyak berdikir banyak-banyak mengingat Allah dengan mengingat Allah seorang akan berusaha untuk menjalankan perintah perintahnya dan juga berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya Kemudian yang berikutnya Allah mengatakan wasykuruli takfurun. Dan hendaknya kalian bersyukur terhadap terhadap nikmat nikmatku dan janganlah menjadi hamba-hamba yang kufur. Artinya kita mengingat-ingat Allah dan juga berusaha untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Kita membayangkan dan juga merasakan bahwasanya nikmat ini semata dari Allah. Yang kita dapatkan sampai detik ini itu semata dari Allah Subhanahu taala. Ya, maka sepantasnya kita mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan <tuh> di malam hari ini Allah memberikan kita kemudahan, memberikan kita hidayah antum bisa hadir di majelis ilmu majelis yang Allah Subhanahu wa taala memujinya dan juga seorang yang menempuh majelis ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dan tidak mungkin kebaikan dunia akhirat itu diraih ketika seorang meninggalkan ilmu ya Sekali lagi para jamaah kebahagiaan dunia akhirat tidaklah mungkin didapatkan seseorang ya ketika dia meninggalkan ilmu ya meninggalkan majelis ilmu. Seorang yang ini hidupnya bahagia dunia dan akhirat hendaknya dia istiqomah untuk senantiasa berilmu. Senantiasa memiliki ilmu dan mempelajari ilmu agama termasuk dari pembahasan-pembahasan yang penting yang pernah kita sampaikan di majelis ini terkait dengan bahwasannya yang namanya perkara-perkara yang diadakan dalam agama itu lebih keras lebih berbahaya dibandingkan dosa besar ya atau istilah lainnya itu bid'ah, ya. Lebih jelek dibandingkan dosa-dosa besar ya. Maka tadi di Moko juga kita sampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam mengulang-ulang dalam setiap khutbahnya ya. Tentang apa? Mengulang bagaimana jeleknya perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Sudah lewat beberapa pertemuan dan saya sebutkan ya, perkara-perkara yang menunjukkan jeleknya apa? Kebid'ahan tadi ya. Maka seorang muslim berhati-hati untuk dia terjatuh dari perkara-perkara ini. Ya. Ayat yang berikutnya yang menunjukkan tentang bahwasanya kebid'ahan itu lebih jelek dibandingkan dosa besar. Adalah surat An-Nahl ayat yang ke-25. Surat An-Nahl ayat yang ke-25. Sudah atau belum ini? Mas. Oh, sudah. Sudah selesai ya? Atau sampai mana, Mas? Faeda yang saya sampaikan. Sudah dirinci? Sudah atau belum? Gimana ceritanya, Mas? Sampai apa caratannya atau ngantuknya ternyata, jadi <tik> Oh, tapi iya hadisnya sudah dibawakan. Belum. Dan Di ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang diadakan dalam agama ya, itu adalah perkara yang lebih jelek dibandingkan dosa besar dikarenakan pelaku yang kebitahan dan yang mengajak orang untuk mengerjakan kebitahan itu dia akan senantiasa apa? mendapatkan kejelekan dosa-dosa orang yang mengerjakan setelahnya. Ya. Allah katakan dalam ayat tadi, liah milu auzarahum kamilatan yaumil Mereka akan memikul dari dosa-dosa mereka kamilatan yaumil qiyamah secara sempurna pada hari kiamat nanti. Dan ini menjadi prinsip seorang muslim bahwasanya yang namanya kebaikan itu juga akan kembalinya kepada dirinya. Sebaliknya kejelekan itu juga akan apa? akan dia menanggungnya. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, man 'amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang dia beramal saleh untuk dirinya sendiri kita salat, kita beribadah, kita mencari ilmu, kita bersedekah. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Ya, para jemaah. Kebaikan-kebaikan yang kita perbuat tidak lain itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jadi jangan merasa, Pak, merasa berat. Wong untuk diri sendiri kok berat. Ya Pak, ya. Yang kadang perkara dunia saja untuk orang lain itu apa? Tidak berat. Ya, semisal orang punya pekerjaan jasa gitu ya. Semisal contohnya ibu-ibu saja. Dipesenin apa? Nasi box gitu ya, sebanyak 100. Ya. Kira-kira Seneng apa merasa berat? Walaupun berat dijalani, kenapa? Karena dia akan mendapatkan keuntungan. Betul apa tidak? Ya, untungnya ya ya, lumayan mungkin. Tapi kalau dibandingkan dengan kebaikan balasan seorang yang beramal saleh ya, itu tidak ada apa-apanya. Ya, maka lo mengatakan man 'amila salihan falin nafsihi. Barang siapa yang dia beramal saleh untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang kau diajak salat kemudian dia marah-marah ya. Harusnya yang marah itu yang ngajak ya. Walaupun tidak boleh memaksakan Artinya kalau seorang diajak kebaikan beramal saleh harusnya berterima kasih. Dikasih nasihat tentang agama dengan nasihat yang baik, harusnya berterima kasih karena nanti dia akan mendapatkan kebaikannya. Ya. Man 'amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang dia beramal kebaikan untuk diri sendiri. Ya. Faman asa'a fa alayha. Barang siapa yang berbuat jelek dia akan menanggung dosanya. Ya, man amila salihan falinafsih wa man asaa'a fa'alaiha. Barang siapa yang dia berbuat kebaikan maka untuk dirinya sendiri. Ya. berbuat kejelekan maka dia akan menanggung dosanya. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fusilat ayat yang ke-46 ya. Surat Fusilat ayat yang ke-46. Begitu pula seorang yang dia Mengadadakan perkara-perkara baru yang bukan dari agama Islam kok dibentuk seperti seolah-olah Islam. Napa enten bapak Banyak ya. Banyak terlebih di akhir zaman orang itu mereka Mengadadakan perkara-perkara baru yang itu bukan dari Islam namun seolah dari Islam tidak pernah diperintahkan oleh Allah tidak pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dipaksakan ya sebuah tradisi sebuah perkara-perkara uh, baru dalam Islam yang justru menandingi apa syariat ya, maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan memikul ya, dosa-dosa mereka secara sempurna nanti pada hari kiamat. ilm. Dan juga mereka akan memikul dosa-dosa orang yang telah mereka sesatkan, ya. Mereka juga akan memikul dosanya siapa? Orang yang mereka sesatkan. Ya. ala sa yazirun betapa jeleknya apa yang mereka apa berbuat dosa dengannya ya ayat ini ya sudah pernah kita bahas sebelumnya sangat jelas terkait jeleknya yang namanya apa kebid'ahan ya dibandingkan dosa besar ya dari sisi apa ketika seorang berbuat kebid'ahan itu banyak orang yang pengin apa ikut kalaupun enggak pengin diajak untuk ikut mengerjakan perbuatan kebidaahannya tadi. Berbeda dengan apa? dosa besar. Kebanyakan orang itu ketika melihat dosa, kemaksiatan, mereka apa? tidak ingin ikut, ya. Seorang mencuri, seorang berzina, ya, seorang minum khamr, itu rata-rata orang mengingkari ini perbuatan jelek, ini apa? maksiat. Maka jarang orang yang ikut dosanya untuk sendiri saja. Ya, yes. dosanya untuk apa? Sendiri. Tapi berbeda dengan pelaku bid'ahan yang dia mengajak orang lain mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada contoh dalam Islam. Akhirnya dia mendapatkan dosa sendiri dan dosa orang yang mengikutinya. Ini maksud ayat ini. Jadi siapa yang lebih jelek? Ya otomatis ee, kebid'ahan, ya, otomatis perkara-perkara atau amalan-amalan ya yang diadakan dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bagaimana jeleknya ya perkara-perkara yang diadakan dalam Islam. Walaupun dosa besar jelek, tapi biasanya kejelekannya untuk apa? diri sendiri. Ya. Tapi kalau kebid'ahan, jeleknya untuk diri sendiri, dia mengajak juga orang lain. Ya. Sebagaimana kebaikan nya disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu ya perbedaan antara seorang ahli ibadah dengan seorang alim ya seorang ahli ibadah dia itu mendapatkan pahala untuk diri sendiri jawab ya baya. ya setiap hari dia beribadah ya kepada Allah dengan ikhlas baik mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri berbeda dengan seorang yang berilmu ya, baikkan yang untuk diri sendiri dan untuk apa? orang lain. Ya, maka lebih besar ya keutamaannya dibandingkan apa? seorang ahli ibadah. Ya. Baik. Ayat ini semakna dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang apa? seorang yang mencontohkan kebaikan dalam Islam. Ya yang itu sudah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Ya. Kalau dia mencontohkan lagi, maka itu akan apa? E mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, sebagaimana hadis yang mungkin pernah kita baca disebutkan tentang hadis seorang yang mencontohkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim disebutkan di sana Man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang min ujurihim syai'un Yang artinya barang siapa yang dia mencontohkan Sunnah yang baik dalam Islam barang siapa yang dia mencontohkan sunnah yang baik dalam Islam maka dia akan mendapatkan pahala maka dia akan mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya dan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Saya ulangi para jamaah Barang siapa ya, yang mencontohkan Sunnah kebaikan dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang ya, mengerjakannya setelahnya atau pahala orang yang mengikutinya, ya. Tanpa tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun ya tanpa mengulangi pahala mereka sedikitpun pun ini kebaikan ya kebaikan barang siapa yang dia mencontohkan kebaikan ya sunah dalam Islam dia mendapatkan pahala ya dan juga pahala orang yang apa mengikutinya setelahnya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun Sebaliknya. Sebaliknya. Barang siapa yang mencontohkan barang siapa yang mencontohkan contoh yang jelek dalam Islam man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Barang siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek dalam Islam, maksudnya bukan sunnah itu Amaliah ya itu perbuatan jelek barang siapa yang mencontohkan perbuatan jelek dalam Islam ya dia akan mendapatkan dosa ya barang siapa yang mencontohkan perbuatan jelek dalam Islam dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya ya dan dosa orang yang mengikutinya ya. dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun ya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun hadis ini senada dengan hadis di atas ya. tentang orang yang mereka mengadadakan perkara baru kemudian mengajak orang lain untuk mengikutinya atau tidak mengajak tapi apa? diikuti. Hati-hati. Orang yang seperti ini akan berlipat-lipat dosanya. Ya. Akan terus mengalir dosanya. Ya. Dosanya terus mengalir apa ada dosa mengalir? Iya. Sebagaimana yang namanya apa? Pahala. Itu ada yang mengalir terus apa yang mengalir terus ini? Pahala seorang yang di itu mengamalkan sebuah sunnah dalam Islam ya yang baik yang sudah ditinggalkan kebanyakan manusia dia amalkan ternyata apa banyak orang yang mengikutinya dia terus mendapatkan kebaikan ya hadis ini para jamaah yang saya muliakan itu turun tentang sebuah kisah ya jadi kisah ketika itu disebutkan uh, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an dia menceritakan Dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fisdri nahar yaitu di pertengahan siang ya fajaahu qaumun khufatun uratun mujtabi ya. maka tiba-tiba datang beberapa orang ya yang mereka itu datang kepada Nabi dalam keadaan apa khufatun tidak beralas kaki. Bahasa kita apa? Nyeker, Pak ya. Nyeker, tahu nyeker? <laughs> Bahasa kali sakaligus ngono, no, Pak? Nyeka. Nyeker. Nyeker niku Iya. Nyeker tidak beralas kaki. Terus apa? Orotan. Tidak pakai baju. Berarti kaya orang itu orang di pinggir jalan. Bukan ya. Tapi mujtabi hanya berpakaian pakai kain. Ya, enggak punya baju seperti kita, pakai kain saja nyeker enggak pakai baju yang seperti wajarnya pakai kain ditutup kain ya seperti itu. Oke. akan datang kepada Nabi sallallahu Kemudian e, mereka ini dari suku Mudhor di kisahkan ketika itu kemudian Nabi sallallahu memerintahkan agar para sahabat memberikan sedekah kepada orang-orang yang terlihat miskin. Ini memang orang-orang miskin, tidak punya. Datang kepada Nabi harapannya apa? Mereka diberi bantuan. Ternyata tidak ada orang yang memberi. Ya. Sampai beberapa ya. Akhirnya datang seorang laki-laki. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi memberikan arahan, memberikan nasihat supaya bersedekah kepada mereka ini, ya. Kemudian datanglah seorang angsor ya. Taṣaddaqa rajulun min dinarihi, mamindirhamihi, min saubihi, wa min ṣa'ib so burrihi, min sa'i so tamrihi, ḥattā qāla law bi Ya. Kemudian datanglah seorang angsor yang dia ini apa? membawa sekian uh, bawaan, barang bawaan ya, ada uangnya, ada apa namanya? eh gandum ada kurma ya sendirian sampai berat orang-orang tuh lihat ini bawaannya banyak sekali ya dikasihkan di situ, ya ternyata ketika dia sudah ngasih seperti itu para sahabat semuanya berbondong-bondong ya mereka semuanya menginfakkan harta hartanya yang ada di bawah mereka terus sampai menggunung harta tadi ya sampai menggunung sampai maksudnya sampai banyak hadir tadi dua gundukan ya maka Rasul sallallahu menyebutkan Mansan nafil islami Sunatan hasanatan dan seterusnya barang siapa yang dia barang yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik apa itu sedekah ya kan Sodakoh. untuk orang miskin tadi ya dia mendapatkan pahala orang-orang yang bersedekah setelah dia kenapa dia mencontohkan seperti itu ya. Ini untuk kebaikan, begitu pula kejelekan. Kalau orang itu mencontohkan kejelekan, ya, akan mendapatkan dosanya. Maka salah ketika ada orang yang mengatakan hadis ini sebagai dalil bolehnya orang itu membuat ya amalan-amalan baru dalam Islam, ya, yang itu dianggap baik. Ya. Ini berbeda ya. Orang-orang yang mereka mengadadakan perkara baru dalam Islam, mereka berhuja dengan hadis ini, berarti barang siapa yang membuat contoh ya dalam Islam yang baik, dia akan mendapat pahala dan juga pahala orang yang mengikutinya. Ya. Kita kita apa namanya sampaikan. Yang dimaksud sunnah di sini itu adalah sunnah nabi ya. Perintah Allah, perintah Rasul yang sudah ditinggalkan apa? manusia. Contoh ketika itu sedekah. Sedekah diperintahkan apa tidak? Diperintahkan. Tapi ketika itu tidak ada yang sedekah. Tiba-tiba ada orang apa? Sedekah yang lain mencontoh. Maka apa? Maka itu menjadi pahala buat dia. Ya bukan berarti seorang yang sudah mengadakan sebuah amalan tertentu yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil dengan hadis ini maka tidak tepat. Ya, karena Hadis ini itu adalah sunnah yang sudah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau memerintahkan sahabat Ubay bin Ka'ab ya untuk mengimami salat salat apa? Tarawih. Ya, salat Tarawih sudah ada belum di zaman Nabi? Sudah ada. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai 3 malam. Akhirnya beliau pun berhenti tidak salat tarawih karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Ya, maka ketika di zaman sahabat Umar Khotob, ya, kemudian dicontohkan lagi, ya, supaya mereka itu salat dengan satu imam. Maka beliau mengatakan nikmatul nikmatul bid'atu hadihi Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa maksudnya yaitu perkara yang baru ya. Yang itu sudah banyak ditinggalkan apa? manusia. Tapi sudah ada contoh dari nabi. Ya. Nabi sallallahu alaihi sudah mencontohkan. Akhirnya apa? dihidupkan lagi di zamannya sahabat Umar bin Khattab, ya. Boleh atau tidak? Boleh. Berbeda ya ceritanya ketika ada orang yang dia itu mengerjakan amaliah-amaliah amalan-amalan Yang Nabi sallallahu tidak pernah mencontohkan ya, yeah, nanti akan dicontohkan seperti apa ya, yeah, bentuk bid'ahan yang jelek tadi. Maka ini tidak apa? dibenarkan kalau itu boleh dalam syariat. Ya, yeah, karena Nabi sallallahu alaihi sendiri mengatakan wa kullu bir'atin Setiap bid'ah itu apa? Ya, yeah, sesat. Baik. Itu e, munasabatul hadis atau munasabatul ayat. Asuhan ayat dengan apa? Dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Jelas di sini para jamaah ya, bahwasanya orang yang mereka mencontohkan kebaikan akan ikut mendapatkan apa? Pahala orang yang mengerjakan setelahnya. Maka bersemangat ya walaupun mungkin di awal-awal apa? Banyak orang yang tidak suka kepadanya. Ya, tapi terus dicontohkan. Karena itu perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Baik, uh, ayat ini sudah pernah kita bahas ya beberapa faedahnya. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan tentang jeleknya kebid'ahan dibandingkan dosa besar disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ali Nabi Talib radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij fa nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda tentang kaum khawarij tentang siapa kaum khawarij ayna malakitumuhum faqtluhum ya kata nabi sallallahu alaihi wasallam di manapun kalian mendapati mereka kaum khawarij maka perangilah mereka ya Orang ilah apa mereka yaitu kaum khawarij. Baik. Di sini dicontohkan oleh Pak syaikh rahimahullah penulis kitab ini di antara bentuk kebid'ahan yang besar ya, kebid'ahan yang berbahaya adalah bid'ahnya khawarij. Bid'ahnya apa? Khawarij. Apa itu atau siapa mereka khawarij? Ya, siapa Bapak? Ada yang kenal Khawarij? Di zaman kita ada enggak Khawarij? Kalau namanya enggak ada. tapi kalau pemikirannya apa sampai sekarang? Bahkan sampai hari kiamat. Ya, dikatakan dalam hadis, ya, ketika mereka ditumpas, tumbuh lagi. Ditumpas, tumbuh lagi sampai mereka bergabung bersama pasukannya Dajjal. Itu orang-orang Khawarij. sebab mereka dikatakan oleh Syekh Al Fauzan humul ladzina yakhrujuna ala walatil umuri al muslimin mereka ya orang khawari itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan pemerintah kaum muslimin ya orang-orang yang apa keluar dari ketaatan pemerintah kaum muslimin contohnya sangat banyak dari zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang beliau ini terbunuh oleh kaum Khawarij begitu pula di zamannya siapa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau terbunuh oleh siapa kaum Khawarij ya kaum Khawarij baik ciri mereka itu apa Yakhrujuna ala wulatil umuril al muslimin. Keluar dari ketaatan pemerintah kaum muslimin. Iya. Di negara kita juga negara apa? Negara Islam, ya. Negara yang mayoritas kaum muslimin, syariat Islam ditegakkan, ya. Fayakhla'una sam'a wa ta'ata. Fayakhrujuna alaihim bisayf. Ya. Mereka itu adalah kelompok yang melepaskan ya prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah. Ini ciri yang berikutnya. Di samping mereka itu ya keluar dari ketaatan kepada uh, kepada apa? pemerintah kaum muslimin, yang kedua apa? Mereka melepaskan prinsip as-sam'u ah, mendengar dan taat kepada pemerintah wa yakhrujun 'alaihim kemudian mereka memberontak kepada apa? kepada pemerintahnya. Ciri mereka. Ciri yang berikutnya. Wayukafirun almuslimina bil kaba'ir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar. Ya. Maka tidak heran, ya, ketika mereka itu uh, memerangi apa? orang-orang non-muslim. jangankan non-muslim. orang muslim saja mereka apa? perangi ya, ketika mereka berbuat dosa besar. Jadi orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin dikatakan sebagai orang yang kafir. Hati-hati makanya, Pak. Mereka pemikirannya ya, mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Ya. Jadi kalau ada kaum muslimin berbuat dosa besar, ya sudah halal darahnya halal, hartanya halal, kehormatannya ya. Jadi enggak heran ketika mereka, Pak, e, membunuh kaum muslimin, Mengebong di sana-sini, ya. Karena prinsip mereka seperti ini, ya mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Ini mereka orang-orang Khawarij. Ciri khas mereka adalah apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Iya. itu orang Khawarij. Waqad amara an-Nabiy sallallahu alaihi Dan sungguh Nabi sallallahu wasallam telah memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya kalau di zaman kita yang memerangi apa? Pemerintah kita. Bahkan pemerintah kita punya tim khusus namanya Densus 88 begitu ya. Untuk apa? memerangi teroris. Kita bersyukur ya di negara kita ada apa? ada eh, badan khusus yang mereka memerangi teroris. Ya, Densus 88. Memang tugas mereka ya. Liqafi syarihim untuk ya menahan kejelekan mereka wa qadai ala bid'atihim. Dan untuk apa? menghentikan kebid'ahan mereka. Walaupun tadi yang namanya khawarij itu dari zaman pertama ataupun kebid'ahan yang pertama kali muncul sampai hari kiamat. Kalau ditanya apa sih kelompok ya sempalan dalam Islam yang pertama kali ada? Jawabannya apa? Khawarij. Bahkan yang langsung dikritik ya tidak uh, tidak di zaman kita seperti ini itu ya, pemerintah Tapi yang dikritik pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kali apa namanya? Mereka kritik. Iya. Yaitu seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, ya. Dzul yang dia ini ketika itu mengomentari ketika datang eh, rampasan perang ketika perang apa namanya? hunain ya. Kemudian Nabi sallallahu membagikan kepada apa? Para sahabat-sahabat yang ee, dari kalangan apa? Dari kalangan Muhajirin, e, dari kalangan Amsor Ya, orang-orang khusus saja. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu mengatakan ya Muhammad iddil innaka lata'dil. Ya, wahai Muhammad berbuat adillah. Kamu itu apa? Tidak adil. Ya subhanallah. Rasul mengatakan Ilam akun adil wa man ya'dil Kalau saya saya tidak bisa adil terus siapa yang bisa adil? Ya, seorang nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya beberapa serap para sahabat merasa gregetan gitu ya. Dibunuh saja orang seperti ini. Masa berani menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan. Ya. Karena nanti khawatir ya, disangka di sana bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya sendiri. Jadi Rasul jangan. Ketika sahabat Umar berdiri, sahabat eh, Khalid bin Walid berdiri. Penggal saja itu orang Khawarij. Ya. Tapi Rasul melarang, jangan. Ya, karena khawatir ya, disangka Nabi sallallahu alaihi itu apa? Ya, membunuh eh, apa namanya? sahabatnya sendiri. Ya. Kemudian Rasul sallallahu wasallam mengatakan ketika orang tadi berpaling ya sayakhruju min dhi hadza wa lam kata Nabi wassalam, sungguh akan keluar dari uh, sulbinya orang ini kelompok yang mereka apa yang mereka ini membaca alquran tapi tidak sampai kerongkongan mereka. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar artinya mereka itu membaca Al-Qur'an, menggunakan Al-Qur'an ya. Yang itu untuk orang-orang kafir diterapkan untuk orang muslim. Pelaku dosa besar ya. Ayat tadi untuk orang-orang kafir tapi dipraktikkan untuk orang muslim. Itu diantara penafsiran sahabat Ibnu Umar. Ya. Kata Nabi sallallahu wasallam ya mereka itu keluar dari agama seperti keluarnya atau melesatnya anak panah dari buruannya ya dari buruan saking cepetnya. baik itu orang khawarij maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ainalaktumhum faqtuluhum ya di kalian melihat mereka perangilah ya kalau di zaman kita ya dikembalikan kepada yang berwenang ya dari pemerintah kita yang tadi saya sampaikan me pemerintah memiliki tim khusus namanya Densus 88 dan seterusnya ya, yang mereka punya wenang untuk memberantas ya terorisme. Baik. Ini menunjukkan bahwasan yang namanya kebidaahan itu perkara yang sangat jelek. Bahkan Nabi sallallahu memerintahkan untuk memerangi mereka ya. Sebenarnya masih banyak ya terkait dengan pembahasan hadis ini, faidah-faidahnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, insyaallah taala kita akan bahas lebih lanjut. Kita bawakan hadis hadis insyaallah pada pertemuan akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari para jamaah Masih ada waktu? Masih ada waktunya, Mas. Berapa menit? 5 menit. 5 menit ya. Ada yang tanya? Silakan. Ada dalilnya apa tidak? Ya, ya, wallahu a'lam. Yang ada dalilnya terkait dengan orang yang sakaratul maut disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam la kinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah talkinlah orang yang akan meninggal diantara kalian dengan apa? dengan la ilaha illallah. Itu yang disyariatkan. Jadi yang kita amalkan ya kita mentalkin, talkin itu e, membimbing gitu ya. Orang yang sedang sakaratul maut dengan apa? dengan bacaan apa? la ilaha illallah. Kan Rasul mengatakan la kinum mautakum la ilaha illallah. Seperti itu yang datang keterangannya. Hadisnya sahih nah, Ada yang lain? danglen Bapak. -bapak? <laughs> Silakan ya. Baik. Jadi kaidahnya ya, seluruh kelompok-kelompok yang menyimpang, menyimpal dalam Islam itu mereka dinamai dengan sesuai uh, penyimpangan mereka. Ya, semisal Rafidhah sy'ahrafi si dzos mereka dikatakan rafidhah karena mereka ya keluar dari siapa e, ketika itu Zaid bin Ali ataupun ataupun Al Hasan bin Ali ya ataupun Al Husain saya lupa itu contoh ataupun seperti apa seperti Khawarij dikatakan Khawarij karena mereka khuruj 'alal hukam atau 'anil hukam keluar dari ketaatan kepada ya amir kepada pemimpin pemerintah kaum muslimin. Namanya dikatakan Khawarij. Atau seperti yang lainnya Qadariyah yang mereka menolak takdir. Ini saya gambarkan secara umum. Jadi masing-masing e, kelompok menyimpang itu dinamai dengan apa? Dengan penyimpangannya. Ya, Khawarij, keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Khawarij itu sebuah organisasi atau sebuah kelompok atau sebuah apa? pemikiran ya lebih tepatnya dikatakan pemikiran ya walaupun dikatakan al khawarij al awal khawarij yang pertamanya itu mereka orang-orang yang apa ee, di zamannya sahabat Ali bin Abi Talib, ya itu khawarij, -khawarij yang di awal-awal ya mereka ketika itu tinggal di sebuah daerah yang namanya Haruro ya Haruro mereka disebut dengan al-Haruriyah ya al-al al-Haruriyah -al -al itu tinggal di Haruro kemudian terkait dengan khawarij ini ya tentunya semakin berganti zaman zaman mereka beradopsi menjadi sebuah pemikiran sebuah ideologi pemikiran khawarij ya termasuk contoh di zaman kita yang sangat mencolok di depan mata gitu ya seperti yang namanya Isis. Isis ya, yang sempat menggemparkan gitu ya. Itu pemikirannya apa? Khawarij. Kalau bahasa gampangnya teroris gitu ya, Khawarij. Jadi sebuah pemikiran. Namanya banyak sekali. Seperti Osama bin Laden yang dulu kita sempat ikut kagum mungkin ya. Osama <laughs> bin Laden, itu dia punya sebuah kelompok yang namanya Alqaidah. Ya Alqaidah bahasanya al Alqaidah. Itu sama pemikirannya Khawarij. Atau seperti tadi ISIS atau seperti lagi eh Jubhatun Nusrah yang di Suriah sana ya. Itu juga sama. Pemikirannya apa Khawarij. Kalau saya sebutkan di Indonesia banyak juga ternyata Khawarij di Indonesia. Walaupun mereka tidak mau dikatakan apa? Khawarij. Ya, tapi hakikatnya pemikirannya Khawarij. Banyak. Ya, mau disebutkan, Pak? <laughs> ya, sangat banyak ya. Termasuk yang kemarin diubarkan oleh pemerintah kita. Termasuk apa? Yang kemarin diubarkan oleh pemerintah kita, ditutup ya ormas tadi. Kemudian kalau dulu ya di zamannya siapa? Kartosuwiryo ya, disebut dengan M11. Paham ya? N 11 NII itu ya, itu juga pemikirannya apa? Khawarij. Jadi jangan heran dengan namanya. Namanya apa saja, yang penting hakikatnya apa. Ya. Inti pemikirannya ya, mereka seperti itu, mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Jadi enggak heran ketika mereka kok ngebom tiba-tiba di Bali semisal, grupnya siapa itu? Grupnya Khawarij, Ya, itu sudah sepakati. Oh bisa ngebom ya. Ya tadi pemikirannya mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau mereka sih di sana yang dibom turis-turis ya. Ya padahal dalam Islam sendiri yang namanya e, mereka orang-orang kafir itu tidak semuanya boleh diperangi. Hanya satu saja yang boleh yaitu e, orang kafir yang mereka memerangi apa? kaum muslimin di negeri mereka, di negeri mereka. Ya, itu baru apa? diperangi. Ataupun di negeri kaum muslimin yang lainnya, tapi kita apa? memungkinkan dan diperintahkan oleh pemerintah kita untuk membantu semisal. Ya, itu baru boleh. Adapun sejenis orang-orang eh, non-muslim yang tinggal di daerah kita, di negeri kita, ya, ataupun orang orang non-muslim, orang kafir yang tinggal di negara mereka ada perjanjian damai di Australia, di Filipina, di Singapura semisal punya perjanjian damai dengan kita, tidak boleh. Ataupun seperti turis-turis apa? man negara yang mereka mendapatkan visa jaminan keamanan atau seperti duta-duta besar ya atau pemain bola yang rata-rata orang non muslim orang kafir ya grup musik dan seterusnya tidak boleh diperangi sama sekali apalagi kaum muslimin ya apalagi mereka apa namanya orang-orang kafir yang di gereja-gereja semisal ya. Ya, tidak boleh dibom di sana enggak boleh ya, tapi berhubung pemikiran mereka pemikiran mengkafirkan setiap pelaku dosa besar ya itu kalau kaum muslimin apalagi yang non muslimnya ya bahkan dalam uh, Al-Qur'an sendiri disebutkan wain ahadun minal musyriki nasta'jaraka fa'ajirhu ta yasma' Allah kalau ada orang musyriki mereka minta perlindungan kepada kalian ya kaba'a engkau wahai Muhammad fa'ajirhu maka beliau perlindungan jangan diperangi ya hatta yasma'a Allah. sampai mereka mendengar kalam Allah. ayat-ayat Allah artinya apa orang-orang kafir itu ya jangan semuanya dijadikan apa musuh ya betapa banyak dahulu orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk Islam bahkan jadi sahabat yang mulia seperti sahabat uh, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, pendeta Yahudi, masuk Islam, jadi sahabatnya Nabi. Bayangkan. Seperti itu kondisinya. Ya, kenapa melihat akhlak kita? Ya, kita ke Purbalingga, itu kan rata-rata orang muslim ya. senes di mana? Di toko-toko itu ya. Jangan diibaratkan di seperti orang kafir yang apa? Boleh diperangi gak boleh. Tunjukkan akhlak yang baik. Oh, jenengan orang muslim kok baik sekali ya. ya. Saya pengin masuk Islam. Ya, semisalnya seperti itu. Dulu juga ada sebuah kisah seorang ulama yang tinggal bareng dengan orang non muslim Tapi beda rumah tentunya ya. Ulamanya di bawah, non muslimnya apa? Di atas. Hidup bareng itu lama terus seperti itu, ya, baik hubungannya. Setelah itu eh suatu saat orang non muslim ini main ke rumahnya ulama tadi. Ya, main ke rumahnya ternyata mendapati seorang ulama tadi sedang membersihkan rumahnya karena apa? Atapnya bocor. Berarti atapnya itu apa? Lantainya orang non muslim tadi, ya kan? Orang kafir tadi. Ketika mereka itu tanya, "Kok bocor ini? Dari kapan bocornya?" Katanya ulama itu sudah lama sekali bocornya. "Kenapa kamu tidak pernah apa namanya ngomong sama saya? Tidak pernah jengkel sama saya, tidak pernah marah-marah? Kok biarkan saja?" Ya. Ya, dia tidak ingin menyakiti tangganya. Akhirnya setelah itu melihat bagaimana akhlaknya ulama tadi, dia pun masuk Islam. Ya. Artinya kita pun di apa namanya ditanamkan seperti itu. Jangan seperti orang-orang Khawarij, seperti orang-orang teroris. Itu kepada non-muslim, orang kafir. Kalau pada sama ahlu sunnah atau sesama kaum muslimin bagaimana tentunya? Lebih-lebih harus apa? Menunjukkan rasa persaudaraannya kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah seperti itu. Bahkan Rasul sallallahu menyebutkan ya man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad, yang ada perjanjian damai, dia tidak mencium bau surga. Lebih-lebih seorang muslim ya yang jiwanya itu lebih uh, besar nilainya dibandingkan Ka'bah kata Nabi sallallahu yeah. alaihi Ya, ini berkaitan dengan khawarij yang intinya mereka itu apa? pemikiran, ya. Namanya itu berbeda-beda, tapi pemikirannya satu. Ujung-ujungnya satu. Apa itu? Ya, yakhrujuna bisyaif. Mereka akan memberontak dengan apa? senjata mereka. Itu semuanya. Baik, maka Ahlus Sunnah dia bukan khawarij. Salafiin bukan apa? bukan khawarij. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanak Allahumma Rabbana bihamdika ashhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaykum